Mitra bisnis mulai tahun ini ujian nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan hasil ujian sekolah ikut menentukan. Namun perhitungan baru ini membawa masalah baru banyak sekolah diduga mengatrol nilai siswanya. Mendiknas menemukan hampir 60 persen siswa jenjang SMA mendapat nilai delapan dan sembilan dari sekolah sisanya mendapat tujuh dan delapan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, apa komentar Anda? Yang sesuai nggak ada UN. yo Kalau nggak ada UN,、hmm. nggak ada katrol-katrolan. Berarti tidak ada standarisasi ya, Pak? Memang harus d i s t a n d a r k a n Jadi kembali seperti dulu, Pak? Iya dong. Kan otonomi, kan desentralisasi. Kenapa harus d i s t a n d a r k a n Di Amerika pun juga begitu. Nggak ada itu d i s t a n d a r i s a s i dulu. Ungderanya, a t o n o m i sistem politiknya disyandalisasi, kenapa harus disyandalisasi, sistem p e l a m i n y a Lalu bagaimana dengan persaingan antara siswa di daerah terpencil dengan siswa di Jakarta misalnya?、Oh, sampai sekarang pun juga mereka akan tetap kalah. Nggak mungkin mereka itu akan bisa bersaing b e n a r a UN. Ketika soal itu, itu p e m e n a n y a bukan UN, itu p e m e n a n y a マラウィアンビシュプロジタティアフェルマティタクショントゥティーピチャサンヤングマミシパダヤングマトゥシパヤヤングマスウピシャサマーィングンンアマンデタティアンコワダサマダイミデタティアンコワシトゥティトゥーマリコピチャカンアフェルマティタクショントカンマリコピチャカンウ n ン 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た u は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た k a 私たちは、私 i ちは、私 i ち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、u たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 i ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 i t b 私 i UGM、たちたち Dengan sistem misalnya tes khusus dan kemudian ada matrikulasi yang diletakkan di awal perkuliahan supaya mereka bisa mengikuti perkuliahan di universitas tersebut i t u Konsekuensinya pada tahun pertama mereka nggak mengikuti kuliah umum, tapi mereka mengikuti ダメキアンダーマニンティアス、サヤディンダナタシア。